Mitra bisnis, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memutuskan bahwa Carrefour bersalah melakukan praktek monopoli dengan mengakusisi Alfa Ritelindo. Carrefour juga dihukum untuk melepas seluruh sahamnya di Alfa Ritelindo senilai 674 miliar serta membayar denda ke negara 25 miliar. Tapi keputusan ini dianggap bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di Indonesia. Sebab akusisi saham yang dilakukan Carrefour itu sudah mendapat persetujuan Bapak PAM LK. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan. Ekonom dari CSIS Pandera Jasilalahi. Pak Pandey bagaimana komentar anda? Ya pertama saya melihat kapan mulai dilakukan akuisisi, kan? Kalau saya melihat kortunya masih sangat pendek ya. Sehingga apakah akuisisi itu menimbulkan pelanggaran terhadap undang-undang, tentu masih uh, pertanyaan, kan? Ya, itu yang pertama. Kalau mungkin, ya, yang disebut kalau yang dituduhkan itu jual rugi, biasanya hukumannya itu yang dilakukan, karena ini tindakan, kan, kalau itu predatory pricing yang dituduhkan, ya, maka uh, sebenarnya hukumannya adalah supaya si pelaku itu Dipaksa mem mem memakai harga terus seperti itu, Karena maksudnya kan untuk mematikan pesaing dengan jual rugi. Jadi pertanyaan sudah ada ke perusahaan yang mati akibat daripada tindakan itu, ya? Dan apakah sudah ada yang menunjukkan bukti bahawa tindakan itu lakukan menyingkirkan saingan itu? Jadi eh, saya melihat apalagi menghukum, ya? Cuba bayangkan itu menghukum untuk melakukan deforestasi, kan? Apa dasarnya untuk melakukan defestasi? Ya, itu saya tidak melihat reason-nya mengambil keputusan seperti itu. Keputusannya janggal ya Pak? Aneh keputusan ya, itu menurut saya. Jadi saya melihat itu satu keputusan yang aneh. Masalahnya sebenarnya kalau kita mau apa, menata secara keseluruhan, itu gubernur atau mereka yang mempunyai keputusan mengenai tata ruang menjalankan itu saja. Uh, saya pikir itu akan lebih uh, baik. Tapi image yang ditimbulkan itu sudah ketidakpastian. Itu menurut pendapat saya. Saya uh, melihat detail kalau pasal yang dituduhkan itu. Kok hukumannya kayak begitu? Itu yang menjadi pertanyaan. Seolah-olah ada pesanan ini. Maksudnya pesanan apa nih Pak? Pesanan bisa dalam pengertian pemikiran ideologis loh. Yang saya maksudkan artinya kalau ideologi seperti itu menjadi besar itu dipersulit, ya ini kan seperti jadi menghalangi orang menjadi besar, apalagi alasannya sudah menguasai bangsa pasar sekian kan? Nah, kita undang masuk, kita beri izin, sesudah itu kita gebukin, kan itu bukan begitu caranya, ya yang besar itu harus kita jadikan besar, yang kecil jadi besar, yang mana aja jadi besar, tapi bersainglah secara sehat dan itu, dan kalau kita memiak kepada si kecil jelaskan. Yang sekarang itu kok hukumannya disuruh menjual coba bayangkan, kan udah lari misalkan dengan kita tindakan seperti itu, yang kita hancurkan kepercayaan investor ke Indonesia dan itu berita di luar, waduh, kita malu kalau tapi kalau dihukum dia sudah menimbulkan kerugian kepada masyarakat ya, misalkan 5 triliun, kan? Ya hukum lebih dari itu bila perlu, tapi jangan diketok kepalanya kan mengatakan kamu nggak boleh besar kan itu. Demikian Pandera Jasilalahi dan saya Rizal Andika.